Mitra bisnis, 7.000 armada pengusaha angkutan di Belawan Medan, Mogok, dan mengakibatkan pelabuhan Belawan Lumpuh. Mereka protes atas putusan KPPU yang menyalahkan mereka telah curang di dalam menentukan tarif angkutan yang tinggi sebagaimana persekongkolan kartel. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia APBMI Wilayah Sumatera Utara, Herben Polin. Pak Herbin, apa komentar anda soal kejadian ini? Sebenarnya kalau akibatnya pastilah sesuatu yang di yang diputuskan, eh pasti sesuatu yang yang bersifat seperti ini stop operasi seperti ini pastilah berdampak itu pasti, ya kan? Yang jelas itu dampak kerugian itu pasti akibat stop operasi, ya kan? Tidak akan mungkin berdampak positif kan? Berdampak konsungan nggak mungkin kan? Namun kan sini persoalannya yang paling mendalam antara KPPU dengan Organda dengan Antuspel Sampai Organda diponis 3 miliar kan eh, begitu kan kita tidak tahu persis apa yang menjadi akarnya persoalan yang paling mendasarnya sehingga Oranganda melakukan stop operasikan gitu ya kan. Tapi saya kira e, mereka sudah melakukan upaya upaya mencoba menyampaikan ini kepada pemerintah. Baik itu kepada gubernur, itu saya dengar. Yang saya dengar begitu, karena kita juga pernah pernah duduk sama-sama mereka. Tapi mereka nggak nggak dapat respon gitu ya. Mungkin dari provinsi juga menganggap bahwa, nah ini kan ranahnya hukum, Silakan aja bicaranya selesaikan secara hukum, mungkin seperti itu, kan kalau maunya Organda, dia kan punya orang tua di Sumatera Utara, yaitu provinsi kan begitu kan, nah layaklah dia menyampaikan kepada orang tuanya kan begitu, inilah Pak masalah kami, kami Liponis oleh KPPU 3 miliar dituduhkan kartel kan begitu ya kan jadi mungkin mereka kepengennya itu ada ada dukungan moral ya mereka didengarkan gitu nah uh, namun yang saya lihat sih sepertinya tidak ada respon. Sehingga mereka melakukan ini. Artinya apa yang mau disampaikan mereka? Mereka memprotes secara moral keputusan KTPU itu. Nah ya kan caranya seperti itu. Nah kalau cara, kalau terkait masalah cara ya itu kan kembali kepada masing-masing ya kan. Kita kan nggak bisa ini kalau kita bilang nanti. Wah oh, kenapa organda itu gila begini? Kan nggak mungkin juga itu haknya mereka. Haknya mereka melakukan itu. Yang jelas memang bahwa dampak dari yang seperti itu adalah kerugian. Tidak ada keuntungan. Seperti saya katakan tadi bahwa... Mereka itu melakukan itu ada ada ada yang mendatarin, tapi yang jelas Yang bahwa mereka saya lihat memang butuh dukungan moral karena mereka diponis sampai 3 miliar. Seperti ini jelas pasti kerugian gitu loh. Nah tinggal lagi bagaimana kita sebenarnya dari awal bisa meminimalisir kerugian itu karena sudah kita tahu kalau demo itu bakal mengakibatkan kerugian. Nah tentunya kan ada fungsi-fungsi pemerintah yang bisa mengantisipasi itu. Kalau apa yang mendatarin KPPU menyatakan itu kartel tentunya. Undang-undang dari KPPU ya Nah undang-undang saya sih gak begitu Sampai begitu dalam ya mengetahui undang-undang dari KPPU sehingga mereka diponis kartel, kan begitu kan tapi yang jelas mereka diponis kartel karena ada harga yang yang menurut KPPU itu kartel gitu mereka hanya mau menyampaikan bahwa kami ini sekarang sedang diponis KPPU masa kami berbisnis kami diponis KPPU kira-kira seperti itu ada himbauan pak untuk organia terkait hal ini? tentunya kalau himbauan pastilah supaya stop operasi itu segera dihentikan cuman apakah tentunya kan mereka perlu penyelesaian kan begitu, perlu ada sikap gitu loh perlu ada sikap organisasi kan punya punya tujuan kan yang tentunya setelah kalau menurut saya kalau tujuannya belum berhasil mungkin saja mereka akan lanjutkan gitu loh. demikian Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia APBMI Wilayah Sumatera Utara Herbin Polin Saya Mandariska